Hadirin jamaah sholat jumat rahimahkumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah sholat jumat di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا ما أشر المسلمين أسيكم بأياء بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. para jamaah sekalian ini Jumat kedua pada bulan Syawal. Kita masih merasakan kebahagiaan karena kita kembali menjadi orang yang suci. Kita juga bangga sebagai bangsa yang senang silaturahim. Kecintaan silaturahim itulah kemudian melahirkan mobilitas sosial yang terbesar di dunia. Orang mudek sekian puluh juta. Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah. Bisa mengatur mobilitas sosial Yang seperti itu dengan lancar Hadirin sekalian Saya di atas podium ini Masih mencium keharuman Bapak-bapak ibu sekalian Karena kemuliaan Yang bapak-bapak lakukan selama Ramadan Kemuliaan yang bapak-bapak lakukan Selama Lebaran ini Tetapi pemangian ini Tidak boleh hanya sesaat Harus Lanjut sampai Ramadhan Yang akan datang Hadirin sekalian Misi kita Untuk menjadi pewangi bumi Tidak hanya kepada manusia Tetapi kepada lingkungan Rasulullah SAW mengajarkan Jangan berwudu dengan air yang berlebihan Nabi SAW mengajarkan Wudu hanya tidak sampai satu liter Rasulullah menegur saat yang boros untuk berwudhu seperti Rasulullah sudah tahu bahwa nanti suatu saat krisis terbesar dunia itu adalah masalah krisis air seperti yang sekarang kita rasakan dalam catatan forum ekonomi dunia satu diantara 10 orang di bumi ini sudah kesulitan mengakses air. Tidak hanya itu, kita harus menjadi pewangi bumi ini kepada tanaman-tanaman, Rasulullah sampai mengajarkan, jangan memetik bunga jika belum mekar, sebab kalau belum mekar itu belum memberikan kebahagiaan lebah untuk mengisap, kalau belum mekar itu belum berani, belum sempat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan mengambil buah yang belum masak supaya menjadi nikmat dinikmati orang dinikmati manusia ini sesuai dengan tujuan penciptaan semula. Kepada hewan Rasulullah sampai menegaskan ada orang yang masuk neraka karena persoalan membiarkan kucing kelaparan sampai mati. Hadirin sekalian, itu aturan kepada alam semesta. Itu aturan kepada Tanaman itu aturan kepada hewan. Apalagi aturan tentang akhlak kepada manusia ini luar biasa rinci dan detail. Mengapa? Sebab manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Hadirin sekalian. Kita mungkin sebagian kita tidak tahu. Ada ayat yang ternyata ayat itu dikutip oleh orang-orang non muslim di Inggris. Pada saat terjadi gempa tsunami di Aceh. Orang-orang non-muslim berkumpul mencari dana. Dan ternyata yang dikutip itu adalah surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Yang isinya siapa yang membunuh orang, mengakhiri nyawa orang tanpa proses hukum yang jelas. Maka seperti dia telah mengakhiri seluruh kehidupan manusia ini. Wa man ahyaha. dan siapa yang menyelamatkan hidup satu manusia sebenarnya dia telah menyelamatkan manusia dengan seluruh generasinya hadirin sekalian yang sangat saya muliakan lebaran harus menjadikan kita manusia baru Ramadan Idul Fitri harus menjadikan kita manusia yang benar-benar baru Menjadi suami yang lebih membahagiakan istri. Menjadi seorang ayah, menjadi figur yang terbaik untuk ananda. Menjadi istri yang lebih baik lagi. Menjadi ibunda yang itu menjadi penentu masa depan anak-anaknya. Kita harus berubah. Setelah Ramadan ini kita harus berubah. Menjadi pemimpin yang lebih baik. Menjadi wakil rakyat yang lebih baik. Menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Kita harus berubah, hadirin. Jika kita tidak berubah, lalu untuk apa kita sebulan berlapar-lapar di siang hari, lalu beratus-ratus rokaat kita sholat taraweh dan witir malam hari, untuk apa kita sujud di sini berjam-jam untuk itikaf mencari lailatul qadar, untuk apa kita menggemakan takbir sampai ke angkasa? Kalau itu tidak melahirkan perubahan. Kalau kita tidak berubah hadirin sekalian, itu berarti pemborosan waktu dan tenaga. Dan kalau boros di dalam Al-Qur'an disebut innal mubadzirina kanu ikhwanasy Boros itu adalah perilaku setan. Hadirin sekalian, jika kita ini berubah menjadi emas Semua orang akan mencari kita Bahkan mungkin harus nyawa taruhannya Kalau bapak-bapak berubah menjadi bunga Tak usah diundang pun kumbang akan datang menghampirinya Kalau kita berubah menjadi gula Semut di kejauhan pun akan mengerumuninya Selanjutnya jika akhlak anak bangsa ini terpuji subhanallah semua negara akan berebut datang kemari untuk berinvestasi dan setelah itu kita bisa melompat mengejar ketertinggalan kita dan kita akan bisa bersaing dengan negara yang besar di dunia Alhamdulillah lebaran tahun ini lebaran yang lebih berbahagia karena pecinta sepak si bola mendapatkan hiburan baru tetapi jangan hanya hiburannya yang dilihat Coba bapak-bapak lihat pemain mereka ini rata-rata umur 20-an tahun. Ada yang 19 tahun. Coba. Mereka ini masih remaja. Tapi memberi pelajaran kepada kita. Kalau ada anggota timnya yang salah di laga pertandingan. Tidak disalahkan. Bahkan diusap kepalanya dan diberikan semangat berkompetisi. Subhanallah. Ketika kalah pun. Itu cepat-cepat mengakui lawan. pertandingan sebab lawan pertandingan itu adalah lawan dalam bertanding bukan lawan dalam kehidupan. Sekarang kita merenung sejenak. Kenapa kita yang usianya sudah setengah abad sudah 50 lebih rambutnya sudah memutih, jenggotnya juga sudah memutih. Giginya ya sudah mulai rontok. Mengapa kita ini masih terus menerus membesar-besarkan kesalahan orang bahkan tega-teganya kesalahan itu digoreng kemudian disebakarnya disebarkannya dengan nada kebencian untuk menyulut permusuhan kebohongan-kebohongan pun dibuat sedemikian rupa demi kepuasan menjelekkan nama baik seseorang la illa billah hadirin baiklah Lebaran telah tiba, yang sudah, ya sudah. Saatnya kita hidup lebih dewasa. Yang lalu, biarlah berlalu, kita memulai hidup baru. Ujaran kebencian harus kita ganti dengan ujaran kesejukan. Hubungan yang retak kita rekatkan, dan yang putus kita sambungkan. Kita gelorakan semangat kerja, kerja dan kerja. Sebab itulah ibadah. Sebab itulah modal utama sumbangsih kita untuk umat manusia dan masa depan bangsa. Aku luka lihada wa astagfirullahalankum wa astagfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Ashadu alla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايوا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان وهي الله امpunilah kami yang bersimpuh di masjid ini Ampunilah seluruh saudara-saudara kami yang sudah wafat dengan membawa keimanan sebelum kami. Wa la taja'al fi qulubina gillan lilathina amanu. Rabbana innaka rahim. Wahai Allah, hapuskanlah dari hati kami kedengkian sekecil apapun terhadap sesama orang-orang yang beriman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Wahdina Salam, Wahai Allah Lunakkan hati yang keras diantara kami Lembutkanlah Tutur kata kami Dalam keluarga dan dalam pergaulan Sehari-hari Wahai Allah hilangkanlah buruk sangka Diantara kami Jadikan kami bergandeng tangan Membangun surga Di negeri ini Lalu nanti kita memasuki Surga Firdaus bersama-sama Di alam baka nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma rizukna fid dunya ziaratah Wafil akhirati syafaatah Wabil jannati ru'yatahu wa murafaqatah Wahai Allah, hiasilah kami dengan keharuman akhlak Rasulullah Berilah seluruh yang hadir di sini ini Kesempatan untuk menikmati bersujud lama di depan Ka'bah Dan bersolawat hening di Masjid Madinah jadikan orang-orang yang ada di sini bisa mengantarkan ibu dan bapaknya ke pintu surga dan jadikan anak-anak kami juga melakukan yang sama wahai Allah kumpulkan kami di surga nanti bersama pemimpin-pemimpin kami yang kami cintai di surga bersama juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tercinta rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباطل يعذبكم لأن لكم ذا الله العظيم يذكركم وشكره على نعمه يزيدكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.